Pak Hasanuddin, menurut Anda, tindakan apa yang semestinya dilakukan aparat agar ketertiban dan kelancaran tetap terjaga? Ini kan masalah kronis. Seharusnya pada saat dini mulai 1-2 muncul itu langsung di ini dong, ditindak. Jangan sudah berpecambah begini, ya menjadi bangunan-bangunan baru ditentu menimbulkan reaksi, ya kan? Jadi yang diperlukan adalah law enforcement, ya penegakan hukum secara dini jangan dibiarkan membesar baru diri sekarang kan zaman pembelaan sedikit-sedikit demo sedikit-sedikit demo iya kan mereka tidak menyadari bahawa mereka itu menduduki yang bukan miliknya bukan lahannya iya kan itu yang diduduki fasilitas umum iya kan seharusnya pemda setempatlah Sejak awal Melarang orang-orang untuk mendirikan bangunan dalam bentuk apapun juga Kita aja nih orang yang benar-benar mau membangun aja Serba susah Cari lahan susah Udah dapat lahan cari izin juga susah ya kan. Kok kenapa yang begituan dibiarkan begitu? Jangan sudah banyak berkembang biak baru digusur Sekarang itu kan menjadi model nih ya kan? Gimana-mana tidak setuju demo Tidak setuju demo Itu dibiarkan terus akhirnya juga ini menjadi penyakit masyarakat ini Sejak awal, sejak dini, dicegah, ya kan? Kedua diberikan peringatan dulu mereka itu, somasi, ya kan? Dikasih waktu. Anda menduduki, mendiami, memberikan bangunan di atas tanah yang bukan milik Anda. Satu minggu, kalau Anda tidak bongkar sendiri, kami akan bongkar. Jadi, kita berikan mereka untuk menggusur sendiri. kalau sudah cukup, peringatan akan disampaikan, tidak ada juga reaksi, Baru dilakukan tindakan kekerasan, itu boleh Jadi pokok persoalannya, kalau sudah kadung, sudah terlanjur Mereka membangun bangunan di atas bukan miliknya, Berikan dulu peringatan warning, iya kan Kami akan melakukan ini, ini, ini Dan Anda berada di tempat yang bukan hak-hak Anda Kami berikan kesempatan Anda untuk membongkar sendiri Begitu caranya Lalu ke depannya tidak menutup kemungkinan hal serupa bisa terulang Pak Antisipasi seperti apa yang Bapak sarankan? Ini kan jadi bahan pelajaran nih. Lihat ke bandara itu bisa kok itu jadi bagus sekarang rapi betul itu. Ya kan? Bangunan-bangunan yang ada di kali-kali itu bersih sekarang ini jadi jalan. Itu itu kan bisa dicontoh, bisa ditanya bagaimana keberhasilan itu. Jangan menimbulkan reaksi di masyarakat yang sudah apatis ini, ya. Demikian Ketua Apindo Hasanudin Rahman. Saya Wendy Lim.